Nakiety Harku Ka dzieęła kanaku Tabieku ma Afganca Amu Pszkim oh. Berggantykie Se ma Saya DJ Wira DM3 dan terima kasih atas kunjungannya DM3 Music Entertainment Tanggung di dunia musik saya di genre DM3 dan terima kasih atas kunjungannya. On, DM3 musik Entertainment.